Hidup itu tidak hanya berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat uh, ukrawi belaka, tapi bagaimanapun kesehatan adalah bagian dari kehidupan kita tidak pernah bisa lepas. Karena yang namanya sakit, yang namanya uh, penyakit itu tidak hanya dari cara makan, tapi dari bagaimana kita menata hati. Mudah-mudahan hati kita senang biasa menjadi hati yang bersih. Amin ya Rabbal alamin. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seminggu lagi nih Ustaz ya. Iya. Berarti minggu depan itu bengkel hati masih hadir atau bagaimana Ustaz? E... Kurang tahun. <laughs> <laughs> hadir kayaknya kalau hari minggu Ustaz hadir. Tetap hadir ya. Hmm, Mudah-mudahan bisa terus hadir Ustaz. Jadi lumayan juga saya buat nama-nama yang lebaran kan begitu. Iya, ada buat beli sarong. <laughs> iya. <gitu. laughs> Dapet sarung dan sebagainya. Ya Ustaz, memang yeah. kita itu tentang rindu Ramadan. Yeah. Ya, Ramadan ini bulan yang memang hanya satu sekali dalam satu tahun saja. Persiapan yang paling penting nih Ustaz, untuk menghadapi Ramadan, apa nih Ustaz? Sebenarnya persiapan-persiapan penting di bulan Ramadan, itu kalau jujur boleh kita katakan nih. Ya yeah, Acara bengkel hati ini sebenarnya persiapan yang cukup menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Acara bengkel hati ini belajar untuk tidak marah. Emosi itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Padahal di dalam Ramadan nanti marah nggak boleh. gibah nggak boleh. Sudon nggak boleh. Kemudian apalagi banyak sekali hal yang kita dilarang. Nah, acara bengkel hati ini sebenarnya mengajak. Semua masyarakat itu kembali bahwa kita itu nanti akan kalau bisa suci. Yeah. Jadi kalau memangnya di acara menghati mengajak oh gak boleh memaki, oh gak boleh uh, marah, oh gak boleh suudon, oh gak boleh macam macem, -macem me, uh, Apa aja yang memang dilarang di dalam Quran. Nah acara kita ini sebenarnya acara yang melatih diri kita. Untuk mempelajari apa ya esensi isi dari bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan memang salah satunya memang dilarang makan dan minumnya itu ya. Yeah. Itu salah satu. Selain itu ya memang benar-benar semua atribut e, setan itu kita tinggalkan. Benar-benar kita tinggalkan sehingga nanti insya Allah kita bersih di hadapan Allah Ta'ala. Yeah. Makanya... Acara bangkela hati ini sebenarnya acara yang kalau kita dengerin kemudian kita mampu menjalankan, abisnya di bulan Ramadan, kita tiga jalan aja karena sudah terbiasa tidak memaki, tidak marah, nanti asal sabar menghargai orang lain rendah hati dan sebagainya. Nah, insya Allah salah satu yang disiapkan salah satunya adalah uh, hati hati kita. Hati, Persoalan masalah. Persiapan Ramadan eh. itu harus dengan umpamanya apa namanya? Kalau orang-orang itu apa namanya itu mandi-mandi tahu -mandi. namanya itu. Pastidan. Apa? apa itu? <laughs> Pastidan. Oh, bagusan. Pastidan. Oh iya. Kalau ya, kayak padosan itu <laughs> itu maunya maunya niatnya membersihkan diri tapi ya lucu aja ya. Kok itu banyak sekali. Itu nah, mandi Ustaz. Enggak tahu apa ini ya. mandi atau plecer juga enggak tahu <tuk> saya. <tuk> Tapi intinya <tuk> adalah e, kalau memang niatnya kita mau mandi bersih ya, yeah. ya cukuplah kita berwudu kemudian mandi besar aja. Baik, Iya, Ustaz. Nanti akan kita lanjutkan lagi Ustaz. Intinya seperti biasa di Minggu pagi ini kita kehadiran bintang tamu pasti para hadirin di Masjid Amida. Dan pemirsa di rumah sudah bertanya-tanya di kesempatan kali ini bintang tamunya siapa sih penasaran? Baik kalau biar tidak penasaran maka jangan kemana-mana jangan pindahkan channel anda tetap di MMC TV karena bekel hati bersama Ustadz Danu dan Daiza Kimirda ya. kami akan kembali saat lagi. Subhanallah Alhamdulillah. Wa la illallah wallahu. allahu Bu Bu Melihat bintang mu datang ustaz Saya sudah mulai dilupakan Oke okay. okay. <laughs> Baik Para pemirsa Bengkel hati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu yang unik dari bengkel hati Di setiap hari minggu Kita menghadirkan bintang tamu Untuk ikut serta mengaji Di bengkel hati ini kita bisa langsung bertanya Segala permasalahan apapun Kepada Ustadz Danur secara langsung Baik, saya mau tanya Ibu penasaran tau gak siapa bintang tamunya? Penasaran tau gak? Oh, Edis Adelia Baik, bintang tamu Minggu ini yaitu uh, Yang sudah tidak asing lagi Kita sudah kenal bersama Yaitu Mbak Edis Adelia Baik, kepada beliau Kami persilahkan, coba Dikasih lihat dulu wajahnya seperti apa? Oh iya, maaf masih kalingan tembok wajahnya. <laughs> Baik ibu saya mau tanya cantik nggak? Madu. Iya terima kasih. Uh, pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Edis Adelia ini sudah kita banyak kenal. Bermodan Mudah nanti beliau juga. Bisa ikut mengaji dan bertanya langsung kepada Ustaz Danu Tidak hanya itu uh, di kesempatan kali ini juga hadir seorang uh, dokter Yaitu dr. Andriana Lubis Beliau juga akan hadir bersama kita Ustaz ya waduh disang tamunya juga banyak Baik, uh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya ingin langsung bertanya kepada Mbak Edith Adelia Baik, saya langsung ke sana deh Oh sudah ada mic maiknya. Ya, Mehdi. Uh, Salam berdiri. Silakan berdiri. Iya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya, Mehdi pernah nonton uh, bengkel hati nggak? InsyaAllah sudah pernah dong, dan mungkin ini juga saya disini, di sini, cara nyesa dan ini saya dua kali. Oh sudah hadir dua kali. Sudah hadir dua kali. Uh, uh, pesan dan pesannya apa nih, Mehdi tentang bengkel hati ini? Uh, acara ini luar biasa, bagus sekali ya. Karena di sini kita bisa tahu uh, jamaah yang datang dari berbagai tempat, di mana mereka dari luar Jabodetabek, dan juga uh, dengan hati ini bisa memberikan wawasan dan wacana yang sangat bagus bagi kita. Kita sakit yang kita alami di fisik kita bukan melulu karena akibat hmm. apa, tapi dari hati. Itu saya juga di sini banyak belajar sekali dan kebetulan saya di Jogja juga pernah sholat tarawih ke tempat yang saya danu saya ingin curcol, curhat colongan. Kalau, oh, kalau di sini kan curhatnya ditaksikan di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi iya. datang langsung ke saluran Datang Dano. Saya juga boleh. Iya, <laughs> ini sebenarnya <coughs> saya juga enggak enak bicara ini Mbak Edit Edith. Nih. Oh, Karena uh, di sebelah saya ini kan ya tahu sendiri lah. Ya. <coughs> Beliau itu kan... <coughs> Yang saya takutkan ini gini. Allah itu sekarang kayaknya nih, sekarang saya melihat iklim di Indonesia kayaknya sudah mulai agak normal. Yang saya takutkan, mulai Agustus ini kan musim kemarau nih. Ya. Dingin. Yang kasihan nih saudara saya. Nah, oh, benar-benar. Kalau udah mulai dingin kan bingung nanti dia. Iya, betul betul. Istri punya pacar enggak gablek kan gitu. Nah. Makanya kalau pertanyaan-pertanyaan pada Mbak IT itu, ya Uh, jawabnya uh, jangan terlalu serius malahan, nanti pusing like dia kalau dia serius. <laughs> iya yeah, malu mau mutiara. <laughs> <laughs> yeah. Jadi itu saat uh, Mbak Edi mungkin ada uh, satu hal yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz Danu berkenaan dengan ya mungkin uh, bagaimana menghadapi atau bagaimana hidup uh, dengan hati yang sehat kan gitu. Iya. Yeah. Kebetulan nah ini membuatkan momen yang luar biasa sekali, saya bisa ada di sini lagi dan bisa bertemu langsung dengan Ustaz Dano. Ustaz saya ingin bertanya nih, uh, kenapa seorang entertainer, baik itu seorang uh, musisi, seorang pemain sinetron, ataupun penyanyi, atau pokoknya entertainer, maaf ya, suanya kok sakitnya sesuatu, jantung, asam urat kolesterol, karena jujur aja saya buka saya juga kemarin kena asam urat Ustaz jadi itu kenapa, apakah oh, mungkin dari segi kesehatan, mungkin kurang tidur atau segala macam, nah sekarang nih pada bengkel hati ini bagaimana dengan hati, ini buat saya sendiri pertanyaan ini Ustaz, oh, iya. terima kasih Ustaz selamat datang uh, sebenarnya begini Mbak Adis persoalan, kalau mamanya menurut survei yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di negara barat nih Persoalan makanan itu persentasenya enggak terlalu besar, kita antara 15 persen-18 persen ya. Jadi untuk untuk menyebabkan penyakit, lingkungan juga sama, tidak terlalu besar, kita di atas 10 lah. Tapi yang paling besar, <tuh> yang paling besar itu menurut survei teman-teman kita yang ada di negara barat itu adalah kejiwaan. Bukan semua sakit jiwa, jadi beliau itu e, meneliti penyakit itu diawali dari jiwa, oh. kalau di negara barat itu kan tidak begitu mengenal hati, yeah. hati mamanya memaki mama itu gak ngerti, yeah. tapi kalau jiwa beliau tahu lah yang namanya pikiran, nah survei ini paling besar, di diatas 50% sebenarnya, nah Sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah diceritakan, diceritakan ditulis jelas sekali. Contoh mamanya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima Artinya, apa saja musibah yang kau terima, kita terima nih musibah yang tidak tidak enak itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan ini berarti perbuatan. Nah, sebenarnya teman kita orang barat itu ada benarnya juga walaupun tidak 100% Nah kita sendiri sebagai seorang muslim Kalau memang Allah sudah bercerita begitu Kita imani malahan Setelah kita imani kemudian kita harus berpikir Oh berarti ada sesuatu yang salah di saya Cuma itu berhubungan di mana Nah ini salah satu saya jawab nih Kalau kolesterol itu mamanya Kalau Mbak Dis tadi cerita tinggi mamanya Ini satu dulu ya Kenapa? Itu Itu biasanya ada fungsi hati yang berhubungan dengan kolesterol itu tidak e, berfungsi dengan e, sempurna. Nah, kenapa itu tidak sempurna? kalau saya bisa menggambarkan ada hatinya Mbak Adis, kalau kolesterol itu kebanyakan ini, hatinya Mbak Adis dalam hal-hal tertentu agak. Ini agak loh ya, agak kaku. Hanya agak. Kalau kolesterolnya semakin tinggi, berarti kekakuan itu semakin jadi ini harus juga. ada yang melemaskan hati Iya Nah itu urusannya bukan saya Itu urusannya ini, nah, Untuk melemaskan yang kaku saya ya <laughs> <laughs> Iya istilahnya Kalau hati sebenarnya di dalam Quran banyak Umamanya, Kalau hati itu Kalau kita itu belajar Jangan emosional Kalau dinasihat itu mau mendengarkan baik Itu kan hati juga kalau memangnya dinasihatin susah itu kaku namanya. Nah, nah itu bisa aja nanti kolesterolnya naik. Tapi kalau Mbak Adi, Insya Allah paham ya. Oh iya, saya kayaknya memang agak kaku, walaupun nggak terlalu kenceng uh, sih. Nanti Mbak Adi belajar. Kemarin tesnya kolesterol berapa, kemudian sekarang niat karena Allah saya kalau dinasehatin mau tidak banyak komentar, diam, tenang, santai. Itu nanti seminggu, dua minggu berikutnya tes kolesterol, tes darah. Insya Allah. Itu akan menjadi normal Hanya itu, Atau, aja. Hanya itu iya, ya. aja Hanya itu aja Hanya itu aja Kalau asam urat nah, Kalau asam urat dan Harus ditahan dulu nih oh. nah, Ada apa dengan asam urat Yang uratnya sudah pada asam <laughs> Baik itu semua akan kita bahas Termasuk hmm. nanti di segmen berikutnya Jawabannya Jadi kita juga akan Segmen berikutnya iya, ya. Di segmen berikutnya boleh, Dan boleh. kita juga akan minta pendapat dari dokter kita, Tentang bagaimana bengkel hati uh, bengkel hati ini bisa Hadir di tengah-tengah masyarakat Baik Pemirsa Bengkalis NTC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, sayu-sayu kumandang azan subuh sudah kita dengarkan. Jangan kemana-mana, karena setelah nanti sholat subuh berjamaah. Nengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizah pemirsa akan kembali setelah yang mula lewat berikut ini. Alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa NTC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kami bersama dengan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Anida. Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita harapan kami, para pemirsa juga sudah melaksanakan sholat subuh. Karena bagaimanapun, hari yang diawali dengan sholat subuh yang khusus, Insya Allah akan menjadi hari yang baik. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, uh, seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa di kesempatan kali ini, kita juga menghadirkan, seorang dokter yaitu ibu Endriana Lufi kami persilahkan untuk berdiri bunda iya ini uh, bunda dan kemudian mbak Edis juga kami persilahkan untuk berdiri iya posisinya sudah pindah <laughs> baik uh, bunda sudah ada matinya belum oh belum ya uh, baik ya tugas-tugasan Tuker dulu nggak apa-apa. Kajian dibawa pulang nanti ya. Yang pertama yaitu uh, kita mau dong dengar pendapat uh, ibu dokter tentang acara bengkel hati ini. Dilihat dari tinjauan uh, kesehatannya seperti apa. Kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Edy Sadi, uh, kami berharap untuk juga ditanggapi demikian ibu. Ibu persilahkan. Terima kasih Tuan Jaki dan Pak. Ya. Dari bilian kedokteran, acara Ustaz Daki ini sangat baik, apalagi da dari era sekarang ini, di mana banyak penyakit yang komplikatif, yang memang kalau diterapi dengan ilmu kedokteran e, dunia, ya, konvensional saja, mungkin sangat sedikit yang bisa e, sembuh dengan cepat. Jadi banyak data yang menyatakan bahwa e, dunia Barat sekarang sudah mulai mengenal kedokteran, e, apa? Ilmu-ilmu yang menyembuhkan, tapi tidak harus dengan obat-obatan medis. Oh, Oke, okay. jadi e, mengenai e, Mbak Edis, kan kaitannya tadi dengan asam urat dan kolesterol. Benar <tik> sekali kata e, lihat hasil labnya ya dokter ya baru <tik> tadi. saya sudah lihat hasil labnya bahwa memang e, ada trigliserida justru rendah loh, dan asam asam uratnya memang salah diat. Dia, karena memang salah diet jadi tapi memang intinya semua karena metabolisme atau perubahan dalam tubuh kita itu berkaitan dengan hormonal. Hormonal itu juga langsung atau secara tidak langsung itu kaitannya dengan hati. Nah, dari hati itu bisa membuat perubahan dari e, kesehatan kita sendiri. Jadi artinya intinya memang e, dalam terapi itu harus seimbang antara medis dengan e, Cara dari uh, bengkel hati ini, menurut kami begitu. Baik, berpisah, berpisah bagaimana? Isteri saya sebab ke doktoran, begini pusing juga sebenarnya. Pusing <laughs> juga. Tapi, <laughs> tapi salah tahu ini uh, uh, sama bu Dokter. Ya, memang seperti itu. Jadi acara bengkel hati ini, kalau memang kita di set, kita berdua dengan ibu ke doktoran, enggak akan enggak keluar, enggak akan keluar dari ilmu ya. kedokteran. Memang ya. betul. Jadi kayak Bu Dokter memang beliau kan di di di apa namanya? di anatomi ya. tubuh itu sudah sangat hafal sekali. Memang yang namanya kondisi hormonal itu yang yang sangat sulit terdeteksi sebenarnya. Iya. Ini kalau kita bicara lebih lebih ini lagi ya. Hormonal itu sangat sulit terdeteksi. Memang makanya di sini Uh, hati kita yang harus kita tertekan dulu. Jadi keluhannya di mana kemudian dari momennya periksa ke dokter. Oh, momennya kolesterol atau asam urat atau momennya trigliserit atau apa-apa yang, yang seperti itu ini kondisinya di hati. Berarti ini ada ada fungsi hati yang tidak beres. Berarti ini berhubungan dengan hati. Seseorang hati memang betul hati. Yeah. Jadi entah itu dinastiatin, entah kekakuan, entah kekakuan yang mana. Momennya kalau um, kolesterolnya Agak tinggi itu kekakuan biasa Wujudnya kekakuan yang menerima yeah. Tapi kalau mamanya Asam uratnya tinggi itu kekakuannya Kita itu proaktif, kekakuan proaktif Itu seperti ini uh, Kalau mamanya sampai akhirnya menjadi uh, Asam urat itu sakit di kaki Mamanya, yeah. seperti itu ya dok. Itu berhubungan dengan mamanya Kalau kaki itu berhubungan dengan masalah keluarga Kalau asam uratnya itu Ada di lengan, di tangan Itu berhubungan dengan pekerjaan Tinggal nanti menunjuk Berarti kalau mempunyai di kaki, umpamanya di jempol nih, umpamanya yeah. jempolnya sakit uh, asam urat menurut analisa medis semuanya. Itu yang paling gampang adalah jempol ini memang salah satu alat penyeimbang. Yeah. Jempol ini penyeimbang kaki, jadi kalau kaki gak ada jempol itu agak agak sulit menyeimbangin. Nah, kalau penyeimbang yeah. bahwa di kaki ini berhubungan dengan keluarga, kita asumsikan seperti itu berarti beliau di dalam keluarga kurang sekali menyeimbangkan keadaan jadi seringkali emosional kalau namanya keluarga ada istrinya bahwa anaknya atau suaminya oh, enggak enggak pas pada hati emosional itu keluar emosionalnya itu keluar nah itu nanti biasanya ada di jempol menyeimbang nah seperti itu sebenarnya sama, cuma dokter kan gak bisa jempol ini asam urat tipe apa, di lutut apa, itu ya. ya seperti itu ya. Tapi keseluruhan ya dok ya? Iya betul. Nah. Tapi kalau di kita lebih bisa rinci, nanti kalau mamanya ditumit, ini kekakuan yang mana? Ini kekakuan ini berhubungan dengan dendam mamanya. Hmm. Jadi kalau keingat sama orang yang dia jengkelin, itu kuat sekali mau emosi nah itu nanti dia kena nya ditumit kayak begitu hmm. kalau di lutut di lutut mamanya kayak sudah masuk ke arah apa namanya osteoporosis atau osteartitis ya pernah kali ya, ya. Hmm. Hmm. itu itu beda lagi walaupun hampir-hampir mirip aja jadi hmm. beliau memang kalau bu dokter benar-benar insya allah jago ya dalam hal ilmu kedokteran makanya hmm. kalau saya kalau ditanyain uh, Ustaz Dano belajar di mana kayak begitu, waduh susah sekali. Saya dulu punya Kiai tapi dokter juga kali ya. Oh Sudah Kiai dokter. Sudah oh, kan? Kiai dokter. Mungkin yang saya tambahkan, Boleh, dengan dok. dengan hati yang tenang itu oh. menyebabkan timbul hormon serotonin di otak. Oh. Ketenangan yang muncul itu membuat ada toksin atau semua yang membuat kita sakit itu jadi... Uh, luruh atau hilang, memang ini benar, jawaban dokter ini benar nih, ini ya? benar, ini ini ini dijawab, ini, ini, ini, di, <laughs> ini benar, ada jawabannya di dalam Quran sudah ditulis, namanya jawaban beliau nih, ya kalau orang itu memang hatinya tenang sehingga keluar hormon karticho, sarjono, apa tadi? Saya tidak tahu, <laughs> karena namanya sulit sekali, ya. saya itu ingin peneliti di Indonesia itu menemukan penyakit itu, jadi namanya itu Arjono, uh, Sumini, itu ya, jadi gampang ya. Jadi beliau sudah hmm. terjawab di dalam Quran. Ini dalam surah Yunus ayat 57 dijelaskan. Ya Ayuhanas, pajatku mau yrotum nirapi cum, wa shifa ulimafis sudur. Nah, ini jelas sekali. Eh hey, kamu sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yaitu Al, -Al Quran. Ini hmm. pelajaran, petunjuk. Jadi jelaskan Al-Quran ini. Penyembuh penyakit di dalam dada. Nah. Tuntunan di dalam Al-Quran itu menenangkan hati. Tidak yeah. ada di dalam Al-Quran. Ada orang diem tuh. Bayangin ngelirik kamu dua kali pukul Itu tidak ada. Kukuran yeah, begitu yeah. tuh tidak ada. Ya, Terus, Tenang. Harus tenang, tenang semua. Makanya jawaban di kedokteran yang relatif uh, ilmu kedokteran yang barusan beliau sebutkan tadi. Empiris sebenarnya. Jadi. Masih benar enggak, benar enggak, benar enggak. Ya. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya itu kejawab. Ya. Itu menjadi benar. Apalagi tuntunannya jelas. Begitu ya dok ya? Betul. Dan dalam Al-Quran juga ada satu ayat. Tapi saya uh, mungkin bisa bantu nanti. Ada yang uh, disebutkan bahwa tidak ada penyakit yang dapat ditemukan. Kecuali oh. satu pikun. Oh, Jadi sebenarnya semuanya itu uh, ada. obatnya. Ya. hanya mungkin belum ditemukan. Uh -uh. Temukannya itu... Mawar hati ini. Hmm. Iya, ya Alhamdulillah. Memang salah satu. Hal. Ya. Berarti bu Dokter ini buka Quran juga. Jadi ya, kita harus hati-hati nih, dah. Hei, sekarang semua baca uh. Quran ya. Tak? Iya, makanya kita nggak boleh ngeremehin jamaah yang ada di sini. Siapa tahu jamanya mau jago-jago. Betul betul. Oh saya ngapalin penyakit nggak apa-apa. taunya Suti ini, Kartono, Kartijo, begitu. Yang apa penyakitnya kalau penyakit apa yang penyakit gigi ati tekan dek gitu gimana gitu penyakit banyak utang itu oh. salah satunya salah satunya kalau ada di acara ini penyakit adis adelia gitu oh. kalau melihat langsung itu namanya sindrom edisia ya yeah. <laughs> begitu ya dok ya insyaallah uh, kita sebenarnya uh, relatif saya bisa baru baru kali ini memang yeah. uh, kita bersukar pikiran dengan dokter dan sebenarnya yeah. kalau saya sih Insya Allah ilmunya bengkel hati ini, ilmunya memperbaiki hati ini gak keluar jalur dari kedokteran. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang uh, yang seiman dengan kita maupun orang yang belum seiman. Karena ini hubungannya tetap uh, hati. Hati itu semua orang punya. Umumannya uh, orang Amerika. Orang Amerika kita kan sering kebanyakan benci ini. Tapi orang Amerika juga banyak yang tidak suka perang sama maksudnya tadi. Iya. Nah, orang yang suka perang itu orang yang gimana ya? Yang berarti hatinya error itu, nah, hatinya itu error sama disuruh. Iya, ngeheng, hmm. ngeheng. <laughs> iya ya? Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi uh, kita semua ya, Dok, ya. Ya, alhamdulillah oh. salam buat Hambing para melanggar. dokter di seluruh Indonesia kalau dokter iya. punya nomor ya. <laughs> HP-nya WhatsApp pasien, <laughs> Baik, ini uh, Mbak Indri Uh, kita juga mau tanya, kalau Mbak Edi sendiri dalam sehari-hari masalah hati yang paling berat itu apa? <tuh> yang paling berat? <tuh> ini pakai deheman ini. Oh enggak Ustaz tadi <tuh> saya tak ke belakang aja <tuh> ini ceritanya. Hatinya dicuri Ustaz soalnya. Jadi lupa yang maling hati saya itu siapa? Gitu. Jadi nggak tahu. Uh, hatinya tercuri. Hati. ya Siapa yang nguri hatinya? Eh gimana tadi ceritanya? Jadi permasalahan hatinya itu hatinya sudah dicuri. Oh gitu. Jadi nggak tahu siapa yang nyuri. Eh yang persoalannya yang mau saya tanyakan tuh kenapa saya nggak mendengar keterangan Mbak Aziz? Kok antum mendengar itu aja saya menangis. Kayaknya yang lain juga dengar, ya? Bapak juga dengar Pak. Oh nggak dengar. Bapak dekatnya dengar Pak. Nggak dengar. Maaf Pak Wong Kalikong ini mau tanya. Ya masalah hati ustad. Yang paling berat itu, aduh kok susah yang nilai ini. Belajar untuk ikhlas. Oh, ikhlas. Susah. Aduh. Belajar untuk ikhlas. Aduh, saya juga... ikhlas banget <laughs> deh. <pokoknya. laughs> dan juga uh, memaafkan Ustaz. <laughs> <laughs> Kayaknya sejati tahu dah senyum-senyum <laughs> <yang> dimaksud belajar. Dan... <laughs> ini ada komunikasi belum ini <tuk> iya, belajar memaafkan dan belajar untuk ikhlas walaupun yeah. kita belajar, mungkin di mulus kita gampang ya Ustaz enggak mm. kok saya udah ikhlas kok saya sudah memaafkan dia untuk melupakan masalah itu tapi jujur kadang hanya ada di bibir di hati kita, seperti Ustaz tadi bilang ketika disebut nama si orang itu masak mm. mm. <tuk> enggak <tuk> begitu oh, oh, enggak ya Ibu? enggak ya? apalagi selama-selamnya bu ya Ya, bener -bener. Ya. saya mewakili kalau mbak Adi sering kesel sama suaminya? saya masih sendiri Ustaz ah. ini saya yang tepuk tangan pakai kakek semua sih oh jadi, oh itu masalah terbesarnya itu. jadi ya jangan saya yang memberikan solusi takut hilaf nanti saya oh Ustaz diam saja next time saya <laughs> mati, maksudnya jalurnya biar jalur khusus lah. Ya. tapi intinya memang betul. E, mbak di sini bercerita bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu. ini pertanyaan ini bagus sekali. seseorang sebenarnya keikhlasan ini ilmu tauhid yang tertinggi, sulit sekali. seseorang belajar Quran, belajar agama, pada waktu dia membaca atau kita membaca ngerti. Tapi pada waktu mengaplikasikan setengah mati, benar-benar Allah menyuruh umamanya tidak emosi. Siapa mau orang Jawa kayak orang Kalimantan kayak orang Sulawesi kayak orang Arab kayak namanya marah itu kayaknya gampang sekali. Padahal hmm. Quran sudah menyuruh nggak boleh. Tapi kita yang tiap hari sujud lima, lima kali sehari ini susah sekali. Makanya di sini Mbak Hadir pertanyaan bagus. Keikhlasan ini memang sangat sulit. Bagaimana seorang isha, kita bisa ikhlas kalau kita memberikan nasihat pada orang lain. Orang lain belum mau menerima nasihat kita. Gimana? Itu pasti mengasih nasihat. Pasti jengkel, marah kita. Padahal oleh Allah Ta'ala, gak boleh kita yang jengkel. Kan begitu ya? Keikhlasan apa saja. Apa saja termasuk memberikan... Uh, apa namanya nah. saudako mau bilang ini pasti itu susah. Betul. Pasti di sini ada pikiran untuk ini untuk ini untuk ini. Kan begitu ya. Iya. Ini salah satu hal, tapi kalau mamanya tadi saya dengar cerita dari Dai nih, saya sudah ikhlas sustan ini ikhlasnya yang mana saya bingung gitu. Iya. Ya, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Ah, uh, ya, ya, ya, ya, ya. Ini mengapa? Jadi memang benar-benar ini ke, uh, uh, suatu uh, kesulitan. Tapi sebenarnya begini, Mbak D. Dan juga uh, jamaah semuanya mendengarkan acara Bengkel Hati. Kalau kita latih terus-menerus, acara Bengkel Hati itu melatih kejujuran. Mau mengakui kekurangan. Bukankah hype? Bukankah bukan hype? Ini mau mengakui kekurangan kita. Sebenarnya Allah menyukai hal tersebut. Kemudian minta maaf. Kemudian mau minta ampun kepada Allah. Kemudian tidak mengulang lagi. Coba bengkel hati ini kalau acara kita yang nonton nggak cuma masyarakat biasa, para pejabat oh, atau kan. para para ini nih politik ya, ya. politikus ini nggak nah. ada yang namanya aneh-aneh masalah politik lurus nggak ada eh politik lurus insya Allah ada. ...politik belok-belok, nah itu yang enggak ada. Karena kita dilatih dijujur, Ini maaf nih, saya kan insinyur nih ya, Pak Adis ya. Yeah. Insinyur teknik sipil. Kenapa ke insinyur teknik sipil ini tidak Baik. saya pakai? Kenapa? Karena di dalamnya banyak sesuatu yang menjadikan hati saya panas. Yeah, hmm. Makanya di sini mudah-mudahan walaupun ini kiasan... ...ini ditangkap oleh kayak Pak SBY. Ya, okay. nah, kan Kayak pemimpin-pemimpin atau pejabat yang lain. Saya bisa bercerita karena saya mengalami itu. Nah, Makanya keikhlasan memang susah. Mau jujur aja susah, Pak. Benar kan? Benar. Ya, ya. Yang paling tutup menutupi. <laughs> <laughs> Tenter juga sekarang ya. Paling tutup menutupi. <laughs> Padahal saya ikhlas. <laughs> <laughs> Tenter ini, Pak. Kan, ini jadi jujur sama Ustaz. Iya. Iya. <laughs> memang jujur, tapi yang menutupi siapa tadi ya, Pak? Ya, saya, ya. saya juga nggak tahu ya. kan, jujur kan? Yeah. Iya, Allah mudah-mudahan kita bisa ramai nanti Mbak Didit ya. Amin. Kita ramaikan negara kita ya. Untuk negara kita. Baik, nanti kita akan lanjut kembali Mbak Didit nanti akan kita lanjut kembali. Pemirsa ment TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana mana karena Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Daiza Kimrza akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Wow. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah khaliqus samawati wal ard. hanya kepada Allah tempat kita meminta hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah tempat kita mengembalikan segalanya Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Baik untuk berikutnya kembali kami persilahkan kepada salah seorang jemaah yaitu uh, atas nama Nur Laila untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danung, iya. Kalau mic-nya dipegang sama <coughs> Bunda. Sebut nama dan asalnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Radia dari Bandung. Di sini mau mengutarakan penyakit anak saya... Makhluknya sama Pak Ustadzannya, yaitu e, penyempitan pembuluh darah kata Pak Dokter. Pembuluh darah di mana Bu? Di seluruh sendinya sakit Pak Ustaz. Seluruh sendinya sakit. Iya. Sekarang sakit tadi. Iya, nggak bisa jongkok, tengah, e, nggak bisa lurus. Astagfirullahaladzim. Jadi kiri oh, terus tangannya, nggak bisa gini, gimana maksudnya? Nggak bisa lurus. Gak bisa lurus gini? Iya, gak bisa. Yang kanan gak bisa gini. Yang kanan gak bisa naik Agak, gini, gini? Iya. Oh, gitu. Iya. <tuh> lurus sendiri tubuh? Iya. Kakinya juga sakit? semuanya gak usah. Dimulai ketemu, mulai kapan? Mau masuk SD. Tadinya... Sekarang di, apa? Iya. Sekarang masih di SD? Masih. Kelas berapa? Kelas 4. Berarti udah 4 tahunan ya? 3 tahun... Tiga tahun lebih Pak Ustaz Oh iya oh, iya ya. Ikut aja deh saya deh. Ya. Katanya Kalau sebelum datang, masuk SD Sakit saya ya. bilang Oh empat tahunan Tiga tahunan ya. ya. Mau ya. masuk kelas satu Pak Ustaz Oh gitu Oh mau masuk kelas satu ya? ya Kelas satu SD Iya Dia ya, masuk SD e, itu namanya <laughs> Ya sudah gini aja ya. Saya membuat paling gampang aja ya saya mau tanya sama ibu-ibu namanya siapa? Rodia Rodia? Kalau ya. bapak namanya? Pak Subagio, asli Bandung semua? Asli Kuto Arjo Oh Kuto Arjo ya. bapaknya? Ibu semuanya ]nya? Oh semuanya Kuto Arjo? Ya. Domicili di Bandung Oh domisili oh. Bandung, ya. keren loh ya <laughs> Domisili Bandung Transmigrasi <laughs> Saya Rodia, asli Kuto Arjo, Domicili Bandung gitu Ya sudah, tapi saya akan memberikan satu uh, gambaran begini. Hmm. Ehm, tapi adik ini pada waktu sebelum masuk kelas 1, sudah sudah sakit seperti itu belum? Ibu melihat tanda-tandanya enggak? Iya, waktu mau kenaikan. Oh, uh -uh, Itu kelihatan adik seperti itu? Ibu itu ikut. Lomba manasih haji, Pak Ustadz, pertamanya. Uh -huh. uh -huh. Jadi, ketendang-tendang sepatu dari belakang. Uh -huh. Keinjit-injit yang jari-jari yang di depan. Uh -huh. Berbaris, itu, uh -huh. Dia di tengah. Maksudnya apa, itu? Ya, terus malamnya mengelur sakit. Mata, sakit di mana kaki. kaki? Oh Kalau itu maka naketendang, lo itu. <laughs> ya, begini aja. Ibu sama Bapak, saya mau tanya. Karena ini hubungannya dengan sendi. Dan tangan nggak bisa buat gerak maksimum, memang bisa aja analisa dokter benar, bisa aja saya benarkan. Tapi paling gampang begini, siapa di antara ibu dengan suami ibu, bapak Pak Subagio ini, kalau melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, entah itu pekerjaan atau di rumah, entah itu di pekerjaan atau di rumah, ini kalau melakukan sesuatu itu Sering ada oh, kayak rasa putus asa. Bukan cuma gak yakin. Bisa aja itu gak yakin. Bisa ini putus asa plus cengkel Ini kalau saya mau tanya. Siapa di antara ibu dengan suami ibu atau Pak Bagio? Ini orang tua nih. Orang tua dari adik. Kalau melakukan pekerjaan. Entah itu di pekerjaan atau di rumah. Itu kalau melakukan pekerjaan itu... Setengahnya bisa gak ikhlas, atau mamanya uh, ada putus asa, ada kejengkelan, tapi diam. Siapa ini? Saya, saya kurang tahu persis. Siapa Pak Bagiam? Saya pak oh betul, oh betul, betul. Dari dulu memang begitu. Betul. Kalau mamanya ngerjain sesuatu dengan teman gak cocok, itu diam. Tapi di sini ada jengkel, ada betul. putus asa. Betul. Oh gitu ya? Oh, itu gak, yang tidak salah ini. yang diperlukan ini saja kejujuran ya iya ini kejujuran karena dengan jujur ini kita bisa hanu pak bagio bisa memohon ampun kepada allah itu jelas nanti ya ya jadi jelas fokusnya kemana sehingga nanti allah itu juga akan uh, membantu me menyembuhkan adik ya kalau boleh saya tanya memang sejak dari dulu sebelum adik ini lahir pak bagio kalau ada mengerjakan sesuatu ada ...kurang ikhlas, ada jengkel, ada ini... Yang... ...walaupun dikerjain. Iya, betul, Pak. Betul. Oh, betul, ya. pak Maaf ini, Pak Bagio. Ini saya minta maaf. Pak Bagio kerjanya apa? Maaf ini, saya tanya. ini Pengemudi, Pak. Oh, hmm. uh, jadi Pemud. jengkel itu. <laughs> <laughs> <laughs> Memang ada teman saya itu pengemudi angkot itu... ...kalau jalan, aduh, oh, santri saya sih. Ada pengemudi angkot, tapi dokter dia. <laughs> Tapi tidak apa-apa, Pak Bagio, sudah paham ya, nanti mulai hari ini e, berjanji pada Allah Ta'ala, walaupun Pak Bagio sebagai seorang pengudi, sekarang banyak hatinya terbuka, ikhlas, keikhlasan harus, maaf ini Pak Bagio, maaf ini saya tanya ya, ini bukan berarti saya mau merendahkan. enggak, Pak Bagio jujur saja, sebenarnya pada waktu saat ini prosesi sebagai pengudi masih belum terus hati. Kalau pengemudi itu ya terkisar berapa? Masalah pekerjaan Mbak. pekerjaannya yang yang hubungan yang mana? Jadi serabutan itu. Oh ada selain pengemudi ada serabutan. Jadi Betul. yang enggak seretnya di serabutan itu. Oh iya iya ya. Insyaallah dah ketemu uh, Pak Bagio. Jadi begini aja Pak, Be Pak Bagio sama ibu sama ibu Ro Rodiah ya. Oh, nanti mulai nanti malam Sahajud. Kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Kita kembalikan. Kemudian walaupun ini kekurangannya ada pada Pak Bagio. Tapi enggak, enggak perlu takut. Karena di sini saya memberikan bagaimana nanti cara berdoa pada Allah Ta'ala. Pak Bagio rajin tahajud. Mulai hari ini rajin tahajud. Rajin tahajud. Kemudian berdoa. Selesai sholat sunat tahajud. Berdoa ya Allah. Jika penyakit anak saya sebutkan nama anak. Namanya bagaimana anaknya? Nur Laila. Nur Laila. Laila. Ya Allah jika penyakit anak saya yang bernama Nur Laila Pinti Subakyo. Ya. Ya apa-apa. Jika sakitnya karena kekurangan kesalahan dan dosa-dosa saya. Jika saya menjalankan pekerjaan atau kehidupan. Saya sering cengkel, putus asa. Saya kurang ikhlas. Saya mohon ampun. Hanya itu saja doanya. Paham ya? ya. Seperti tadi. Kemudian ibu juga sama ya. bu Doanya seperti itu. Jadi. Bukan Bapak aja, Ibu tetap doa. Ya Allah, jika anak saya bernama Nur Laila Binti, jika sakitnya kena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tua, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kami mohon ampun kepadamu. Hanya itu aja doanya. Dimohonkan ampun, mohon ampun, mohon ampun. Kemudian juga terakhir-terakhir doa mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Ya Allah, aku mohon agar anakku yang bernama Nur Laila Binti ini, agar kau berikan kesembuhan atas penyakitnya. Amin hanya itu aja doanya ringan tapi keseriusan Pak Bagio ketulusan Pak Bagio kemudian Pak Bagio kalau ada pekerjaan serabutan belajar ikhlas hanya itu aja mudah-mudahan Allah nanti ridho sehingga Pak Bagio tidak tidak merasa terbebani dengan sakitnya adik ya amin ya sudah ya, paham ya maksud saya ya ba alhamdulillah Adik biasanya tubuhnya rasanya sakit Dek ah Pak Bagio sudah mulai paham. Sekarang sudah paham? Yang saya ini kan ya. paham? Ya, paham? Paham ya. Mau tanya lagi satu lagi, Pak? Apa lagi? Uh, ya maafkan ini. Ya dulu kan suka orang pintar, Pak ya? Apa, Suka ke orang pintar? Oh. So orang... Suka ke orang pintar maksudnya? Cari ilmu. Iya pokoknya. Cari maen. sesuatu. Ya anak muda gitu, bang ya? Oh anak muda. Iya Iya iya iya. Berguru gitu ya, bang ya? Ya betul lah disebut guru-guru gitu ya. Eh, pernah perasaan susuk Pak. Oh ya. Pernah, nah, pernah aku, Kalau bisa itu. Ya minta dihilangkan itu. Minta dihilangkan ya. Mintanya pada Allah tapi saya bantu aja, tidak apa-apa ya. Aini, Oke saya tanya. Pak Subagia sudah ikhlas mau menghilangkan ilmu dalam tubuhnya Pak. Lillahi ta'ala. Mau lurus di jalan Allah. Iya. Hmm. Belajar untuk tidak musyrik-musyrik lagi mau. Ya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Pak Bagio, saya tanya sekali lagi, Pak Bagio, mulai hari ini, seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Bagio, apakah itu pernapsan atau am amalan atau mantra yang tidak ada tuntunan dalam Syariat Islam maupun Sunnah Rasulullah? Ikhlas ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Pak Bagio keluar dari tubuh Pak Bagio dan kembali pada tempatnya, karena Allah Taala ikhlas. Bila Allah, bila ita Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin. Ya Allah mudahkan seluruh ilmu yang ada dalam tubuh Pak bagi engkau keluarkan dan engkau kembalikan di tempatnya. Amin, Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tidak kesurupan ya Pak ya. Maaf ya. Tapi terasa badannya mulai getar terasa. Sekarang, sekarang. Cuma di sini getar, oh, Ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan jangan kesurupan. Kalau kesurupan kasihan yang lain ya. Tidak apa-apa, tenang aja istighfar. Saya mau tanya sama adik nih. Ade, nah, dikasih micnya. Iya, kasih mic. Biasanya sehari-hari badannya sakit. Iya. Iya. Sekarang mau bilang apa? Ustaz apa Om ini enaknya. dibilang Om bagaimana ya, dibilang Ustaz bagaimana, dibilang Pak Ade juga boleh deh. Babi? Bodo babi. Ade, saya mau tanya nih. Sekarang nih Bapak sudah paham ya. Badan Ade yang tadinya, tadi sebelum datang kesini sakit. Sekarang, hari ini, detik ini rasanya gimana? Sekarang, coba digerak-gerain. Lebih enakan dengan yang tadi? Gimana? Hmm, sakit Dengan yang tadi, sakit mana? Sekarang sama tadi, enakan mana? Coba digerakin gerain Gimana? Lebih enak ini. Lebih enak ini? Bilang apa? Sama Allah? Al Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, uh, Pak Bagio dan Bu Rodia ya. Saya mohon nasihat-saya ya, uh, dikerjakan Semuanya karena Allah Dan kesembuhan itu milik Allah Sakit ini pun sebenarnya peringatan bagi Bapak dan Ibu Dan gak usah takut Kita kembali sujud pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah menerima ampunan dari Bapak nah, mudah-mudahan ya. adik Nurlela tersembuhkan karena Allah Amin Amin, amin. amin. amin. amin. Al ya Pak ya Bu. Baik terima kasih Bapak Ibu Ade Terima Baik. kasih Pemirsa Bengkel Hati MNC TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Kita akan kembali lagi nanti Di segmen berikutnya Tetap di MNC TV Karena Bengkel Hati bersama Ustadz Danu Dan Daizaki Mirza akan kembali Sesaat lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustadz Danu dan Da'iza Simirza tentunya. Baik untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk bertanya langsung kepada Ustaz Danu seorang bunda silahkan bunda iya mohon berdiri sebut nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Nama saya Wati ibu Wati dari Yogyakarta. Iya. Saya mempunyai keluhan anemia kurang darah, yang pertama juga uh, apa sering kram, sering kram di mana saja, di, di perut, di kaki, di tangan, itu sering sekali. Nah, saya mohon penjelasan atau bagaimana mengatasi semua ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Baik. Ibu Wati ya e, Kalau anemia atau kurang darah Itu biasanya berhubungan dengan hati juga Berhubungan dengan sumsum tulang belakang Dan bisa aja memang berhubungan dengan Sel darah merahnya juga Ya ini tergantung ya Kalau berhubungan dengan hati Ini Apakah ibu termasuk seseorang yang sering marahnya tersimpan, diam? Itu pertama, itu hati dan susu tulang belakang itu bisa menyatu. Betul. Betul? Betul. Ya. Kalau marah itu banyak, diam, nggak selesai-selesai. Sehari. Iya. Memang pernah saya di, ano, di polis, tulang belakang saya itu bengkok. Hmm. pernah kegebuk alu nggak? Oh jatuh. Iya jatuh. Ya nah, kalau jatuh ya wajar kan Bu, kalau bengkok itu yang apa apa kalau jatuh. Makanya jangan jatuh jatuh di mana. Makanya oh. jangan jatuh jatuh dan <laughs> nggak bengkok. Intinya bukan masalah bengkok dan tidaknya. Ya. Intinya adalah bagaimana Ibu harus mensikapi anemia ini memang banyak kesulitan karena memang harus apa namanya minum darah. Hmm. Oh, Dracula, okay. Ya kekurangan darah kan Kayak Dracula minum darah oh. pakai jarum Bukan di yeah. Ya, Jadi um, Bisa aja memang dengan obat-obatan Tapi ya itu uh, Tidak terlalu mendukung Yang paling mendukung adalah Bagaimana Ibu Wati Belajar huh? Jangan gampang Cengkel atau marah Walaupun diam Udah itu aja kuncinya Ya? Paham ya. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai anemia, ini anemia mulai kapan? Berapa bulan ini, Bu Wati? Ya, pulang dari Mekah, pulang apa ya? Kira-kira? Pulang dari mana? Dari Haji. Oh, abis Haji. Dari haji tahun berapa itu? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Dari berapa sih ya? Oh, dari 20 ya. 2010. Iya. Ah, uh -huh. itu ketahuan. Iya, tapi waktu ya. check up general check up waktu haji enggak tahu. Enggak, apa-apa. Setelah pulang haji. Iya. Oh. Berarti kemarin ya. Pertanyaan saya, kalau ibu umurnya berapa? 55. 55. Pertanyaan saya, kalau seumur ibu 55 ini kena anemia. Ini saya mau tanya hanya dua persoalan di sini jengkelnya ibu, yang pertama sama suami, yang kedua sama orang tua nah yang mana ini, bu milih Ayo, gak apa-apa namanya jengkel kan diem bisa kecuali ngomong sama Allah, ya Allah saya kok jengkel aja sama suami saya, malah kena itu eh malah kena teman. malah bisa benar gitu loh, karena kita bisa ngomong, bisa nyantai sama Allah Ta'ala, dalam doa dalam selesai tolat boleh. sama siapa ibu gak apa-apa ya pak Lera <gulir> Poppoyo Pak oh. gimana? Emang Bapak ada di sini? Ada dua pria. Mana Pak Haji mana? Pak mana? Mana duduknya? Cari yang ganteng bapak. sekali mana Pak <gulir> Haji? Ya silakan. Oh ya ada ada Pak Haji ada. Iya. Bu benar sama. yang ini nggak salah? Omg. Oh, oh, satu. <gulir> tuh. <gulir gulir Satu>. yang lain. Iya iya iya. Ada kerjaan lain tersimpan kepada beliau ibu. Insya Allah begitu. Insya Allah benar. Ya. Begini aja. Ibu sudah paham. Ini kan baru nih. Jangan sampai nanti eh, Apa namanya lever Atau lever dan Susung tulang belakangnya rusak beneran mm -hmm. Saya mohon Ibu jangan belajar Untuk tidak gampang tersinggung Untuk tidak gampang jengkel Walaupun tersimpan di sini. Kalau ada masalah dengan Bapak Bicarakan dengan baik Kalaupun umpamanya dibicarakan dengan baik Tidak ketemu, bicara dengan Allah Ta'ala Pada waktu selesai sholat Jadi berdoa wujudnya Bicara aja gak apa-apa dengan enak Jadi ibu bisa tolong Sebenarnya itu uh, butuh tolong aja Kalau ibu sudah benar serius Mulai nanti malam jalani nasihat saya Tahajud kemudian mohon ampun Ya Allah jika penyakit anemia saya Kekurangan darah saya Karena kesalahan dan dosa-dosa saya Saya sering menyimpan jengkel Saya menyimpan, sering menyimpan amarah pada suami saya Saya mohon ampun kepadamu Tidak apa-apa Dan ibu harus benar-benar serius Mulai hari ini, belajar untuk tidak jengkel lagi Sama Bapak dalam keadaan apapun Ibu kok mengahamu sih, kenapa sih ya? Tidak, tidak mengahamu Tidak, tidak ya? Tapi paham ya ini yang maksud saya? Apa-apa eh, Insya Allah, kasih, Allah paham Mengerti ya? ya, mengerti ya Alhamdulillah Dan uh, saya mohon nasihat saya nanti dijalankan Semuanya Karena Allah Ta'ala uh, Mudah-mudahan Ibu kembali lagi Kalau memang Ibu sudah paham, Senyum-senyum ada masalah Senyum-senyum saja -senyum hmm. Mudah-mudahan anemia itu akan hilang dari tubuh Ibu Amin ya Sabar Ibu ya tubuh ya Karena itu butuh proses Membaik ya Alhamdulillah Baik Ibu terima kasih Ini tentang anemia Ustaz ya uh -huh. Bagaimana kalau kita minta pendapat Bu Dokter ini sedikit Boleh beri tinjauan Uh, ilmiah atau tinjauan kedokteran tentang anemia ini bagaimana Bu Dokter Ya Bu Dokter kami persilakan buat berdiri. Ya kalau dalam kedokteran, anemia itu bisa kita lihat, seseorang itu menderita anemia itu tidak dari hasil lab darahnya, kalau lab darah untuk perempuan kurang dari 11 dan laki-laki kurang dari 13 gram per desi itu kita sebut anemia Nah kalau e, penyebabnya bisa macam-macam bisa dari makanan yang ku, e, kurang zat besinya jadi sel darah merahnya memang ada gangguan kalau dari menurut saya e, ibu tadi ibu siapa ya nangis ibu Wati ibu Wati mm -hmm. mungkin memang kan ada sumsum tulang kata dia yang bengkok Kan itu produksi oleh sumsum tulang kan e, sel darah merah itu kemungkinan dari situ nah untuk e, operasional atau tidak itu e, tergantung dari e, jumlah atau hasil lab-nya, dan bisa dibantu dengan cara Pak Ustadz Danu tadi, dengan ketenangan hati, yang intinya juga sama, dengan tenang, sum-sum e, tulang jadi, e, produksinya bisa jadi banyak lagi, akhirnya, insya Allah, dengan makanan juga yang seimbang, bisa e, sembuh lagi ibunya. Salah oh, seperti itu, banyak makan bayam Kayak Popeye <laughs> Kalau kurang zat besi Makan besinya aja langsung dulu <laughs> Kalau memang gak ada besinya cari rel kereta itu. <laughs> Baik, iya, Terima kasih dokter iya, iya iya. Ustaz, saya jadi sangat tertarik Setelah uh, Bu Dokter menyampaikan Ada keterkaitan yang sangat kuat Dalam penyakit anemia itu Ustaz, kalau hati tenang Nanti ada uh, produksinya yang Makin banyak Nah, atau memang semua penyakit itu sumbernya ya ke hati juga Ustaz ya. Saya jadi teringat ada satu sabda Rasulullah yang mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang kalau dia itu benar, kalau hatinya benar, maka semua badannya benar. Kalau hatinya error, semuanya ikut error. Alah wahiyal kolbu, maka itulah yang disebut dengan kolbu atau hati. Demikian Ustaz ya. Memang salah satu hal bisa seperti itu, cuma um, itu harus kita tambahkan, kalau memang itu kan dalam keberadaan kita yeah. menerima sesuatu, tapi itu tetap termasuk itu akan join, jo o J-O itu join M -m -m. operasional dengan otak kita, jadi hati kita itu tetap akan join dengan otak kerjasama kerjasama ya. itu pasti kerjasama dengan otak kita mau kemana tuh ya itu otak kita mm -hmm. nah hati kita memang bisa aja sih, tidak bisa menutupi momennya saya berbuat mencuri umum tapi karena otaknya mikir karena saya butuh sesuatu jadi mencuri mm -hmm. tetap dikerjain yeah. dan hati nggak terima biasanya seperti itu oh. kecuali kalau memang sudah karu-karuan ya, hatinya ya yeah. jadi memang betul jadi awalnya dari hati kemudian kalau itu rusak dikerjakan terus rusak dikerjakan rusak dikerjakan akhirnya fisik mengikuti. Insya Baik. Allah pasti seperti itu. Iya Ustaz, ya. Baik Ustaz. Uh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamah di Masjid An Nida. Uh, di segmen berikutnya nanti kita akan kembali lagi dengan kajian-kajian uh, yang semakin menarik tentunya. Jangan Anda kemana-mana tetap di MMCTV, Karena Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Daiza Kinyerja akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin kembali lagi di Bengkel Hadi bersama Ustaz Dani dan Daiza Kimirza. Untuk berikutnya, kami akan mempersilakan perwakilan dari rombongan Tegal. Ini itu ya, betul Ustaz Tegal. Untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, baru Ibu wah, terlalu semangat nih ibunya. Baik langsung saja, e, kami persilakan Bunda untuk bertanya. Tolong mic-nya dibantu. Tegal mana? Tegal. Ah ya, itu Ibu yang pakai kacamata ya. itu. Tegal itu. Ibu pakai kacamata, Ibu yang dari Tegal yang mana? Yang pakai kacamata, ya. Itunya? Iya, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya istikomah dari SMK 1 Adiwarna Tegal Oh maaf, ini untuk keluhan suami saya Nama Bapak Marduk Suamanya ikut bunda? Tidak ikut karena perjalanan jauh tidak kuat Tidak kuat untuk oh, perjalanan jauh Itu yang diperlukan adalah postrat Postrat Prostat Prostat Prostat ya, Prostat Kemudian ada Prosta prostat udah jangan disebut-sebut aja deh kalau salah, sama sama saya. Terus ada mahnya, akibat makan obat dari prostat itu, kata dokter memang emah. Sementara mahnya luar biasa, kalau sakit hampir itu seperti gentarikan gitu Terus Kalau sakit ya kenapa, kalau sakit kenapa? Ya hampir seperti minta pemontornya minta. Kenapa, kenapa, kenapa? kenapa? Pola balik badannya gitu minta ditolongi, minta di? Tolongi, didorongi? Iya, iya, ditolongi gitu, dengan istrinya, kemudian saya pijit-pijit hanya. Oh, pijit-pijit? Iya. Hanya oh. saya bisa mengobatnya seperti itu, pijit-pijit. Pijit-pijit gitu? iya pijit ya bagian belakang, kemudian di telapak kaki. Depan nggak, depan? Depan nggak, sudah. Sudah sudah. Sudah lama nggak. Sudah. depanku anda <tidak> buka mak maksudnya kalau tetangga itu mahnya pandai kita kami hmm. tidak berani kemudian ada pesta di tinggal kemudian yang lama itu adalah naik turunnya kencing manis naik turun kencing manis manis itu ya, naik, naik kadang turun kali ya karena kencing manisnya naik bandulan <tidak> Terima kasih, kami mohon solusi dari Pak Kesadaran. Naa, ini satu saya saja, saya mau jawab suami ibu hobinya marah apa ya? Iya. Bukan, bukan hobi marah cuma gampang marah. Oh, iya. Ini ada ketidakjujuran hmm. ini sebenarnya. Bukan hobi marah tapi gampang marah. Eh sama <laughs> aja utaranya. Iya bingung juga saya ya. Oh, iya. Ado ibu ibu ya sudah nggak apa-apa. Sudah pesan saya, si, si Bapak nanti belajar untuk tidak marah. Sesulit apapun belajar untuk tidak marah. Kepada istri, kepada anak, kepada keluarga dulu. Mulai sekarang, mulai hari ini. Karena penyakitnya itu penyakitnya orang marah gitu biasanya. Mau-mah kayak apa ya hobinya memang marah semau sendiri. Ibu ngelatih ini gak cocok, marah gitu. Enggak pernah, kalau ngelatih ini mula nggak pernah marah. Oh gitu ya. Nggak pernah marah, cuma kalau tinggal laku anak atau oh. mungkin istri yang tak kemudian dia marah. Kalau oh. penyajian dari laki-laki ya, meskipun itu tidak enak atau enak selalu dia diam, tidak ya? pernah marah. Tapi, tapi kalau marahnya terilaku. cepat cepat Betul. ini cepat terjem. Oh marahnya Begitu cepat terjem. Cepat marah, tapi, tapi cepat marah lagi ya. Yeah. <laughs> Jadi tambah banyak. <laughs> Jadi sehari bisa lima sepuluh kali marah ya sudah. Ibu, nanti eh, mohon eh, disampaikan pada suami, ini memang emosi beliau yang tinggi. Jadi perut itu berhubungan dengan keluarga, di mana kalau perutnya itu berhubungan dengan mah yang kata dokter, kalau udah minum obat mah tidak sembuh-sembuh, ya sudahlah. Ini sekarang saya tambahin, berarti memang itu kalau di dalam keluarga sering jengkel, sering marah. Persoalan apapun bisa menyebabkan beliau tersinggung dan marah. Walaupun tadi Bu Srita gampang reda tapi ya nanti gampang marah lagi begitu ya. Kemudian masalah gula ya sama aja itu beliau termasuk kalau punya nasehat atau punya e, punya apa namanya? punya nasehat atau punya apa namanya itu apa Ustaz? E, nasehat atau solusi itu harus dipakai. Jadi kalau enggak dipakai marah lagi beliau. Jadi kalau nyuruh itu pakai harus, kalau enggak marah. Nah ya begitu. Itu gulanya makanya naik turun, naik turun kayak bandulan. Kemudian termasuk prostat. Prostat itu berhubungan dengan keinginan, kesenangan. Jadi kalau beliau dulu nih pada waktu ibu masih zaman pengantin muda, pengantin baru, atau punya anak yang masih kecil-kecil. Beliau itu kalau ibu ingat-ingat, kalau punya keinginan tentang kesenangan beliau maunya keturutan. Baik. Nah itu yang jadi prostat sebenarnya yes. kalau nggak kesurutan jengkel marah nah itu yang jadi pro, makanya harus belajar sekarang sujud pada Allah Taala benar-benar serius yes. jadi istilahnya uh, yang saya ceritakan tadi benar-benar dijalankan mudah-mudahan bapak melihat acara ini ya Amin. Uh, ibu nanti disampaikan nanti juga pokoknya tambahin pokoknya bapak mulai sekarang nggak boleh marah sama anak-anak bagaimana memberikan nasihat dengan baik dengan rumah nah, lembut, ya bu ya. Assalamualaikum, nah, mudah-mudahan bisa disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, hadirin di Masjid Anida uh, untuk berikutnya, untuk menyempurnakan pengajian kita di pagi hari ini, kita akan mengaminkan doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz Danu. Para Ustaz kami persilahkan. Masih nah, Taizaki. Alhamdulillah.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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'id ya, mm. ya Allah ya Aziz Engkau lah yang berkuasa terhadap semua makhluk yang kau ciptakan Ya Allah Engkau lah yang berkuasa memberikan rahmat atas hamba-hambamu yang kau pilih atas amal solehnya Dan engkau lah yang berkehendak memberikan peringatan kepada hamba-hambamu yang kau pilih Ya Allah mm. Atas kekurangan-kekurangannya Agar hambamu tersebut kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Gha'far. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Hmm. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, Ya Allah. Hmm. Ampunilah dosa yang kami lakukan. Dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah. Hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah. Kepada istri kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami, kami. kami Kepada hamba-mu yang lain Ya Allah Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan Yang sering dan besar di hadapanmu Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan Kepada ibu dan ayah kami Ya Allah kami mohon ampunan atas kesalahan dan dosa kami yang mm. kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Amin, amin. Dari lisan kami dan perbuatan dolem kami kepada ibu dan ayah kami, amin. Ya Allah. Kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami cintai, Ya Allah. Hmm. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami Ya Allah hmm. Ya Allah kami mohonakan Kau ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami hmm. Yang selalu melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu Ya Allah hmm. Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa di dalam hati kami Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu, Ya Allah. Hmm. Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki. Hmm. Ya Allah. Jika kami banyak sekali kesalahan dan dosa. Hmm. Sehingga Engkau berikan kami musibah. Peringatan Amin. dan sakit pada diri kami Amin. Kami mohon ampun kepada mu ya Ghafar Amin. Dan kami mohon agar Engkau berkenan Menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami Amin, ya Dan mencabut peringatan serta musibah pada diri kami Ya Allah Amin. Ya Allah Jika diantara anak-anak kami sakit Karena kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, ya Allah, Amin, ya Allah. kami mohon ampun kepadaMu ya Tuhfa. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri anak-anak kami, ya Allah ya. Amin, Salam. Ya Allah. Agar kami lebih sujud kepadaMu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari coraan syaitan yang kau kutuk. Amin. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan yang senantiasa ada dalam hati kami. Amin. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah. Amin. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Ya Razak. Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan tayyib di muka bumi ini, Ya Allah. Amin. Agar hati kami tenang dan tenteram. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim mudahkanlah usaha-usaha yang baik yang kami kerjakan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepada lah kami menyembah dan hanya kepada lah kami meminta pertolongan. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya mughitsal sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan untuk bintang tamu kita Maedit Adelia kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa hadir lagi di lain kesempatan. Untuk para pemirsa semoga ilmu yang baru kita kaji bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon undur dari Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Dai Gatih beserta semuanya di Baitul Tabibul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.